パシ、hey, ね、リビ、ま、アスラマソレスラガン e、uh, Rumput berapa Terus apa namanya tukang batu berapa Nah itu kementerian perburuan kita itu rupanya Gak tau malas atau membiarkan aja gitu loh Sepertinya dia tidak tau h、uh, Sistem perburuan seperti yang digariskan dulu Mulai zaman Belanda sampai sekarang Jadi mulai dari 1945 Indonesia Merdeka sampai sekarang 66 tahun kita gak punya hukum, -hukum perburuan yang baik gitu loh Oleh karena itu maka perlu Nah, Ibu sampaikan ke Kementerian Perburuan bahwa hukumu perburuan itu kacau gitu loh c o l o n direvisi dengan sistem prestasi kerja sehingga tidak UMR Maka otomatis maka peburu-buru itu akan tersaring dan kewalifikasinya bisa ditentukan berdasarkan pengalaman kerja gitu ya, Terima kasih Pak s u d i b y o p a k hari, selamat sore、Sari. Ya silakan Pasti 100% gak bakalan dipenuhi Karena dari yang nomor satu juga nggak ngap, mau ngapa-ngapain kok dibiarin aja pembiaran besar-besaran terima kasih selamat malam Pak Jimmy iya malam iya silakan bapak iya saya memang harus harus fair ya dasar perhitungan umr itu nggak kalau dikatakan hidup layak itu nggak objektif、hmm. kemudian ini buruh juga tidak boleh dinampukukan atau dimanja-manjakan terus mereka hanya tahunya hak tanggung jawab dan、uh, skill mereka tuh mereka tidak berpikir untuk maju karena pola pikir mereka kan umumnya pendidikannya ya level、uh, level dasar sampai medium nanti ketika mereka keluar negeri pun dalam、uh, kualitas mereka kalah sama b u r u b u r u luar、uh, tenaga kerja level rendah luar negeri jadi、mm -hmm. uh, dengan uh, uh, mereka berpikir untuk memacu kreativitas dan uh, uh, g e r juga ada baiknya untuk mereka sendiri juga, bukan maunya demo naik gaji, tapi tidak berpikir masalah kewajiban. Baik, makasih. Selamat malam, Pak Andi. Ya, selamat malam, s o r r Saya cuma、yeah. mau komentar aja mengenai UMR yang bertiga produktivitas. Ini kadang-kadang susah diukur, Mbak. Produk t produktivitas untuk, se untuk sementara, manufaktur i n g industri manufaktur i n g mungkin gampang, seperti industri sepatu atau g a m e n misalnya. memang dalam satu hari, satu shift 8、uh, jam bisa menghasilkan berapa b e potong baju atau berapa b e potong status、mm -hmm. nah, tapi kalau untuk industri yang lebih kompleks yang、eh, merupakan satu industri yang m e m e r l u k a n beberapa banyak komponen untuk menjadi satu, itu agak susah untuk dihitungnya jadi untuk mengukur tingkat k o m n d a s i saya juga kurang mengerti konsepnya di mana tapi yang jelas UMR ini saya rasa pengusaha memang Di satu sisi saya pikir UMR kita yang sekarang juga untuk dibilang hidup l a y a k juga saya rasa agak susah kalau untuk di kota ya. Untuk di daerah-daerah mungkin masih bisa, untuk di kota saya rasa memang sebetulnya kalau kita mau jujur itu tidak cukup. Cuma pada dasarnya adalah pengusaha paling gampang untuk menekan UMR akan tetap karena di lain-lain sektor -lain mereka tidak bisa k a r e n a apa, pemerintah tidak mengejarkan p r n dengan baik. Mengenai pungli pajak, yang, pajak yang, tidak, yang tidak sesuai dan sebagainya, dan sebagainya. mengenai infrastruktur dan segalanya, sebagai pengusaha tentunya mereka mau untung sudah pasti. Nah, tapi hal mana yang mereka bisa,、eh, bisa, apa, bisa di, pem, dimainkan dengan lebih gampang, ya di UMP,、mm -hmm. ya, n g lain-lain mereka susah, p e m e r t a s a terus s a l macam mau ngadu ke siapa. 私たちは3パーティーで、3パーティーで、3パーティーで、3パーティーで、3パーティーで、 パイキャラカンカラパンブレンタニアメンブレイ、テレマリネイマリカキタボヤーランタ、カプトマサラパプーワン、センガパムサービスアマナー、タポービスアマナー、ギドロー。セディー、オレカナパブレンタ、ハルスマン、マンジャチパナー、センガマサラパプーワン、イキニンタ、トプリカ、アチャータン、アディルギドロー、カタナダン、ティスワプーウ、アカファ、アメカマンタカンバラパムサーハ、ティスワプーウサーハ、アメカンタカンプーウ、エドロー、ジャディオド。 Asas tiga itu dia harus berdasarkan konvensi ILO di j e n e w a Bisa diakses www.ilo.org di t atau d .int t internasional. Nah dari situ nanti dicari-dicari berapa besarnya gaji-gaji itu di berbagai negara dengan sistem j a m j a m a n tadi. Bisa di-save. Apakah itu industri manufakturing atau industri apa a j a bisa digantikan oleh orang-orang yang setara termasuk juga rumah sakit. サッカー、タンズバケンヤ、タングー、ジャン、レ、ー、ジョレディガンジン、サト、コトピピタシャンティンギ、タピ、ユニプライシャー、スタントウ、タニトビザ Pesepakatan r antara antar Pemerintah itu di negara berkembang Maupun negara maju Dengan demikian didapat bahwa Mereka itu tidak akan mengeluh lagi karena Undang-undangnya itu sudah disahkan Nah perburuan kita ini Departemen perburuan kita ini Malah menjadi c a l o Kerjanya cuma mengutin pengusaha dan Para buruh Jadi payahlah sejak 1945 Sampai 19, 2011 66 tahun kita merdeka b u r u h selalu dirugikan atau pengusaha selalu diperas gitu loh Bentah ganti Atau k e d u a d u a n y a diperas gitu loh Jadi kita minta supaya pemerintah berlaku jujur Karena ini prasarana sosial Dan sifatnya itu untuk apa, masa depan bangsa Terutama masalah pensiun Hak guna mendapatkan penghasilan layak di hari tua Dari perusahaan yang mempensiun dan sebagainya Maka diusut serius Bila perlu diseminarkan Panggil tenaga ahli yang ahli di bidang ini Termasuk juga dari pemerintah Dari kalangan swasta dalam i n i pengusaha dan dari buruh sendiri. Kalau tidak begitu, maka akan bisru h terus. Sampai s e r a tahun u s t pun Indonesia merdeka, buruhnya pada lari ke luar negeri alias b i n t r i n ke negara maju. Mereka nggak mau buruh di negara Indonesia. Oke.、Okay. Makasih.